السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن هو ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرات المكرمين عشر الألماء الفضلاء Bahar asatida al-kruma, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah, pengajian malam hari ini rutinan kita sudah masuk pada surat Al-Ma'arij yang artinya tempat-tempat naik itu menurut terjemahan dari Departemen Agama. Adapun saya nanti di samping membaca terjemahan dari Departemen Agama, saya tambahi keterangan dari kitab Tafsirul Wathihul Muyassar. At-Tafsirul Wathihul Muyassar karangan Syekh Muhammad Ali Aswabuni. Tentunya untuk menambah keterangan agar kita lebih dapat memahami apa yang kita baca di dalam surat Al-Mahari menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa selain Arab, baik itu Indonesia, Jawa, Inggris, Belanda, Madura, Barangkali -barang. Ya, itu tentu tidak bisa 100% tepat. Ya, karena itu perlu juga orang yang mengajar ilmu tafsir. Harus merujuk kepada ilmu tafsir yang berbahasa Arab. Ini yang utamanya. Apalagi Al-Quran itu tidak bisa hanya difahami dengan tekstualnya saja. Arti huruf per huruf tidak demikian. Ya, nah, Memahami Al-Quran harus dengan ilmu-ilmu lainnya. Antara lain ada di sana ilmu namanya... Asbabun nuzul sebab-sebab turun ayat, ya ada. Kalau di sini di dalam ayat pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Kemudian oleh Departemen Agama diberi arti atau judul kepastian datangnya Adab kepada orang-orang kafir. Kita baca bismillahirrahmanirrahim Sa'ala sa'ilun bi'adabim wakir Terjemahan Departemen Agama hanya mengatakan Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab atau siksa yang bakal terjadi Itu terjemahan tekstual huruf per huruf tidak salah terjemahan itu, tapi tidak bisa difahami. Ya, tidak bisa difahami. Apa maksudnya seseorang peminta telah meminta kedatangan siksa atau adab yang bakal terjadi? Kan susah ini ya, berat untuk difahami. Kalau kita mengandalkan cuman terjemahan apa? Terjemahan dari departemen agama. Sedangkan menurut tafsir-tafsir bil arabiah banyak tafsir-tafsir antara lain yang terkenal ya yang sering kita diberikan oleh telinga kita umat Islam di Indonesia ini ada namanya tafsir Jalalen ada namanya tafsir Ibn Katsir ada namanya tafsir At-Tabari dan lain sebagainya antara lain tafsir tersebut yaitu diberi nama kitab baru namanya At Tafsirul wabihul muyasar Tafsir yang wadah jelas, muyasar yang mudah nah, Ini tidak lengkap amat tapi memudahkan bagi pembaca yang mengerti bahasa Arab Kitabnya orangnya masih hidup Beliau bernama Sheikh Muhammad Ali Aus Sobuni Beliau ber, uh, asalnya dari Syria Kemudian pindah menjadi penduduk Mekah Al-Gharumah Alhamdulillah saya pribadi Sudah beberapa kali bertemu beliau Bahkan belajar Walaupun sejenak kepada beliau Itu Syekh Muhammad Ali Al-Sobuni Mudah-mudahan membawa berkah Bagi kita Nah di dalam tafsir Disebutkan Bahwasanya seorang Peminta itu bernama Anadar Ibnul Harid Anadar Ibnul Harid seorang tokoh kafir kureh jadi sealasa ilun seseorang yang bernama Anadr bin Haris penggede kafir kureh itu meminta ya, seorang peminta namanya siapa? Anadr ibn Haris dia adalah tokoh kafir Quresh yang ingkar kepada agama Islam. Ingkar kepada Al-Quran dan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Dia telah meminta kedatangan azab atau siksa yang bakal terjadi. Alias nantang. Nantang kepada Nabi Muhammad. Gampangnya begini. Ya Rasulullah atau ya Muhammad kalau benar bahwa Tuhanmu itu Allah. Kalau benar bahwa Tuhanmu itu yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan kalau benar bahwa Tuhanmu itu yang mengatur kondisi alam semesta. Dan kalau benar bahwa besok akan terjadi kiamat. Sudah gak perlu besok-besok sudah. Sekarang pun aku tantang untuk mendatangkan adab atau siksa yang sangat penting. Itu katanya another bin al harith loh kalau sudah mengerti tafsiran terjemahan yang apa terdapat dirangkai dengan tafsir yang lain maka kita akan lebih jelas lagi untuk memahami baik saya lanjutkan dil kafirina laisa lahudafek maksudnya menantang kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya jelas kalau Allah SWT sudah menurunkan adabnya atau siksa gampangnya kalau zaman sekarang Allah menurunkan bencana maka siapa yang dapat untuk menolaknya jadi bencana itu hakikatnya adalah cobaan dari Allah bagi orang kafir Itu adalah kemurkaan Allah Sedangkan bagi orang yang beriman Apalagi orang yang soleh Adalah ujian kesabaran Kalau kita Ditimpa bencana Kemudian kita sabar Dan kita kembalikan kepada Allah Maha suci Allah subhanallah. Eh, Ada Gunung meletus Di sekitar kita Itu kita tidak mengatakan apa-apa Kecuali subhanallah Ya memang itu yang sudah dihendaki oleh Allah, kita kembalikan semua kepada Allah dan kita ingat ternyata kita manusia ini kecil dibandingkan dengan gunung yang luar biasa besarnya itu. Eh, nah kalau demikian berarti orang ini sabar, bukan berarti sabar itu harus tetap di tempat bahaya bukan, tapi sabar mengatakan bahwa itulah cobaan dari Allah SWT. Wa Taala, ya. Eh. Walaupun misalnya, ya mudah-mudahan kita tidak, ya Alhamdulillah mudah-mudahan kita yang hadir, khususnya keluarga kita aman dari segala bencana. Ya. Amin. Ya. Tapi namanya bencana itu tidak bisa di, apa, tidak bisa ditolak dan tidak bisa diharap-harap. Ya, bencana itu yang tergantung Allah Subhanahu SWT. Cuman kalau kita sedang dapat bencana, jangan lari dari Allah Subhanahu SWT jangan menyesal yang sangat karena segala sesuatu milik kita adalah titipan Allah. Masalahnya ini, ibu-ibu coba aja ini diperhatikan. Kalau ibu-ibu punya uang 5 juta. Dapat hadiah dari bapaknya atau dari suaminya uang 5 juta. Kemudian pergi lah di tengah jalan uang uang 5 jutanya jatuh hilang. Apa reaksinya kita ini? Kalau reaksinya nesu, wah, oh yo, aku guys, karu-karuan guys, banyak buat kair, banyak alhasil nesu, bagaimana orang Jawa nesu itu? Abby, ya? marah-marah, marah-marah terhadap takdir. Wah, ini jelas tidak sabar orang demikian Tidak sabar. Tapi kalau orang itu sabar, dicari tetap dicari. Di mana yang dicari? Kalau tidak ketemu ya sudah, berarti bukan rezeki kita. Allah belum menulis untuk rezeki kita, karena rezeki kita itu apa yang dapat kita makan, kalau pakaian apa yang melekat pada diri kita itu baru namanya rezeki kita. Ya hari ini rezeki kita apa? Yaitu yang sudah melekat pada diri kita ini adalah rezeki kita. Sekarang kita punya rumah, kita tinggal ke masjid. Hari ini rumah kita kan belum tentu milik kita, yang kita tinggal ke masjid. mudah mudahan rumah kita semuanya aman dan berdiri milik kita. Tapi kalau diminta oleh Allah, ada saja. Ya, bahkan kadang-kadang ini, yang namanya bahaya itu kan tidak tentu naik apa atau berada di mana, kan gitu kan. Ya, dah, kita berada di sini, rumah kita kena angin puting beliung. Ya, wassalamualaikum. Mau ditolak gimana? Tidak bisa. Ada orang pergi, ingin pergi. Naik pesawat katanya. Saya takut naik pesawat, nanti jatuh. Karena saya melihat banyak pesawat jatuh. Akhirnya tak jadi naik pesawat. Tanya naik apa? Saya naik mobil aja. Emangnya naik mobil tidak ada perjalanan. Ya dah. Wah sekarang ramai, tidak mau naik mobil. Yang aman naik kereta. Emangnya tidak ada kereta yang turun dari atau anjlok dari relnya. Wah kalau gitu saya naik apa ini? Perahu atau kapal. Emangnya tidak ada kapal yang tenggelam. Ya dah. Wah kalau gitu sudahlah. Saya enggak mau pergi-pergi, saya cukup di rumah saja. Loh, kalau mau belanja cukup telepon. Emangnya enggak ada kebakaran. Ya, dah. Segala macam kalau Allah menghendaki, ya sudah. Ya, itulah catatan Allah SWT. Nah, tak kalah kita diberi catatan semacam itu, enggaklah kita bersabar. Itu maksudnya. ya Baik. Itu tadi, ancaman dari Allah bagi orang-orang kafir. Minallahi zil ma'arij Yang datang dari Allah zat Yang mempunyai tempat-tempat naik Maksudnya Allah juga menciptakan tempat ya, Yang khusus untuk Tempat para malaikat turun Naik dan turun dari tempat itu Di langit atau di atas ya, Ke bumi naik turun naik turun kita masih ingat, apalagi barusan-barusan kita uh, berada pada bulan Rojab, yaitu tanggal 27 Rojab adalah hari Isra dan Ya, Ringkas bahwa Allah SWT itu memiliki atau menciptakan langit ternyata berlipat tujuh, berlapis tujuh. Lapis pertama adalah lapis yang terlihat dari bumi namanya sama Samaudunnya. Sama dunia itu berbagai macam benda-benda uh, besar, antara lain yang paling mudah dilihat adalah rembulan, agak jauh, dikit matahari, lebih jauh lagi adalah bintang-bintang yang bisa dilihat oleh kasat mata itu namanya sama dunia langit pertama, langit pertama. Nah kalau kita menuju bulan saja itu butuh berapa hari datang ke sana? lama datangnya ya. Gimana kita menuju Matahari? Saya pernah membaca bahwa NASA itu untuk menuju ke bulan, itu saya pernah membaca sampai membutuhkan waktu, belum lagi ke planet-planet lainnya ya yang, yang bisa dikunjungi oleh manusia. Itu membutuhkan waktu sampai 2 tahun keliling sampai di tempatnya. Kenapa kok demikian? Kok lambat sekali? Ya karena kalau kita naik suatu tempat ternyata di situ sudah hampa udara. Maka susah tuh bergerak. Kalau di sini ada gravitasi bumi itu gampang ya, pesawat gampang, selain demikian. Tapi kalau sudah di atas awan yang hampa udara, yang awang kemana-mana, makanya perjalanan, apa namanya? Uh, NASA alias apa ini? Astronomi ya, astronom astronomi itu itu tidak mudah untuk mencapai bulan. Baru bulan yang dekat gimana dengan matahari? Uh, di atas matahari masih ada gugusan bintang-bintang dan kalau yang kelihat mata namanya sama dunia itu langit pertama butuh berapa tahun kita akan datang ke langit pertama sungguh sangat jauh sekali ya nah langit kedua sepanjang langit pertama tingginya demikian sampai lapis ketujuh juga sama makanya di dalam keterangan-keterangan dan nanti juga diterangkan pokoknya saja malaikat saja Membutuhkan perjalanan sehari. Kita tahu enggak sebesar mana malaikat itu? Malaikat Jibreel AS pernah menampakkan wujud aslinya yang mempunyai beberapa sayap. Di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau berada di Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad juga pernah bercerita tentang seorang malaikat itu tingginya kalau kakinya berada di bumi maka kepalanya pada sama dunia langit dunia yang ada gugusan bintang-bintang itu malaikat ini seorang malaikat butuh waktu sehari untuk sampai ke tempat yang tadi diciptakan oleh Allah Tentunya di bawah Sidratul Muntaha karena tempat yang paling tinggi yang mampu ditembus oleh para makhluk khususnya Dalaman Ika Jibril itu adalah Sidratul Muntaha Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah ibarat pohon yang besar, pohon bidara yang akarnya menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di langit keenam akarnya sedangkan pucuan gaunnya berada di atas langit ketujuh yang paling pol paling akhir karena itu dikatakan sidratul muntaha sidra adalah pohon bidara muntaha yang paling akhir jadi tinggi sekali ya. Nah Gimana kalau ukuran manusia Nanti ada ayatnya ya. Berapa tadi Homsina Alfa Sana 50 ribu Tahun Untuk perjalanan Ukuran manusia Kalau malaikat hanya Ditempuh waktu sehari Kalau manusia membutuhkan Waktu 50.000 tahun. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pohon bidara yang namanya Sidratul Muntaha, kalau kita berada di pokok apa ini? Pokok kayu. Pokok kayu ini ya. Kemudian kita berjalan bernaung sampai pucuknya daun yang paling lebar, misalnya paling utara gitu ya. Gambarannya pohon bidara itu gampangnya kalau di kita sekitar kita ada pohon beringin itu kan rindang demikian berbentuk agak bulat stupa dan gitu kan ya ya maka kita berada pada pangkalnya pohon kemudian kita ingin berjalan sampai naungan pojoknya daun yang terakhir sebelah sana itu itu butuh waktu naik kuda tercepat poto waktu 100 tahun bagi seorang manusia. Itu pohon bidara yang dikatakan Sidratul Muntah Yang mal, malaikat manapun termasuk malaikat Jibril hanya sampai di situ mampu untuk bertengger atau menetap atau berada di Sidratul Muntah Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau itu manusia, Nabi kita ini manusia, Nabi kita menikah, Nabi kita juga lapar, Nabi kita juga minum, Nabi kita juga tidur, Nabi kita pernah sakit, Nabi kita pernah disihir. Ya manusia, Nabi kita ini manusia. Seperti kita manusia. Ya, tapi basyaron la kal bashar. Walaupun beliau itu manusia, tapi tidak sama dengan kita-kita manusia pada umumnya ndak. Nabi kita bahkan diberi kemampuan lebih tinggi naik daripada tempatnya malaikat Jibril teratas yaitu Sidratul Muntaha. Karena saat Nisra dan Miaraj, malaikat Jibril begitu sampai di Sidratul Muntaha, pucuan daun yang paling tinggi tadi itu kemudian malaikat Jibril turun dari buruk dan mengikat buruknya. Ya kalau zaman sekarang barangkali diparkir gitu ya, gampangnya demikian di situ. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau dipanggil ke tempat yang lebih atas sedangkan aku cukup di sini." Maka ringkas malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, engkau kan sudah menemani aku mulai dari Mekah ke ke Masjidil Aqsa Palestina, mudah langit-langit ke satu sampai langit ketujuh. Nah sekarang sudah di langit ketujuh, aku dipanggil oleh Allah, kok engkau dah mau menemani?" malaikat koi ni hai malaikat jibril kata jibril wallah ya nabi muhammad andai kata aku melangkah satu jengkal pasti aku akan terbakar karena itu bukan derajatku kata malaikat jibril sedangkan engkau justru dipanggil oleh Allah ke tempat yang lebih tinggi Maka saat itu nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tentunya dimensi yang lain ya pada dimensi yang lain diberi keistimewaan wajizat yang kita memang tidak mengerti tentang dunia wajizat karena Nabi, Nabi kita tadi Basharon lakal Bashar walaupun manusia tapi tidak seperti manusia manusia kayak kita tidak maka Nabi melangkah lebih tinggi lagi naik lebih tinggi sampai pada suatu tempat di sanalah baginda Rasulullah SAW melihat. Singgah sana atau kerajaan Allah Swt kekuasaan Allah yang sangat luar biasa, arsh, arsyur Rahman, ya sana ada suatu hal yang luar biasa dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau pada satu titik di tempat Allah perintah Nabi Muhammad untuk di situ, kemudian Nabi kita Muhammad SAW diajak untuk berkomunikasi. Eh, itu Allah Subhanahu Wataala mengajak Rasulullah SAW di tempat yang lebih tinggi daripada kemampuan malaikat jibril alaihis sarah. Itulah tak kira Rasulullah SAW. Saya lanjutkan, ini tempat-tempat semacam itu memang diciptakan oleh Allah. Bagaimana tempatnya kita tidak pernah diberitahu. Manusia ini kan penuh keterbatasan. Seperti kita katakan bahwa kita punya nyawa. Kalau ditanya tempatnya nyawa di mana? Paling-paling film kartun yang bisa menggambarkan nyawa itu dicabut kayak, Casper super ya film kartun itu kan film, hakikatnya nggak tahu. Kita diberi maaf maaf ini kentut kan kita diberi kentut dan ada itu. Di mana tempatnya, bentuknya gimana juga kita tidak tahu. Padahal ada pada diri kita, betul nggak? Bagaimana kita ditanya tentang bentuknya tempat-tempat yang diciptakan Allah. Wong mata kita tidak pernah lihat. Tapi itu pasti ada. Karena nyawa ada, kentut ada. Itu ciptaan Allah. Maka demikian juga tempat-tempat ma'arij. Itu juga pasti ada. Kapan kita akan melihat? Mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Dan diperkenankan oleh Allah. Untuk bisa melihat apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Semacam demikian Allahumma. Amin. Tarujul malaikatu waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50000 sanah Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa dalam sehari yang kadarnya 50000 tahun menurut hitungan manusia seharinya malah ikat pada dimensi akhirat ukhrawi itu ternyata seharinya sama dengan berapa 50.000 tahun jadi kalau misalnya ada orang bermaksiat, dzalik, kemudian dia bangga dengan maksiatnya kemudian dia mengatakan aku juga sholat kok tapi aku juga maksiat katana sekarang STMJ lagi ya. STMJ sholat tetap adik, ST sholatnya tetap MJ maksiat jalan terus ya, ya sholat ya maksiat, terus tanya, kok enggak enggak enggak enggak enggak pun rokok enggak takut masuk neraka dijawab Allah paling sehari paling sehari masuk neraka, demensi di neraka itu kan uhrawi lah, sehari di neraka sama dengan 50.000 tahun wada kita ini. Bapak-bapak yang paling sepuh di sini paling usianya berapa? Perkiraan saya yang sepuh-sepuh paling tidak 75 tahun lah, ya. Lebih tinggi lagi ya, 80 tahun. 80 tahun hidup di dunia kan kayaknya lama, sudah melihat anak cucu dan gitu ya. Ya, bahkan kalau ada orang diberi usia 100 tahun dalam keadaan sakit, uh Oh yang lama ini kepengin mati enggak mati-mati. Ya. Kan? Saya pernah baca koran ada seorang kakek-kakek ini Kepingin mati. Dia akhirnya bunuh diri, jempur ke sungai. Loh, jempur ke sungai itu tertolong dan hidup. Kadangnya Kepingin mati aja susah. Kepingin mati aja susah. Subhanallah. Ya, itu orang. Sama apa? Dimensinya, dimensi dunia biasa gimana kalau? suruh nunggu seribu tahun Udah, lamanya bukan main, itu seribu tahun ini, berapa dimensinya tadi? lima puluh ribu tahun Khom Sina Alfa, sana nah itulah hitungan dunia berbeda dengan hitungan akhir Fasbir Sogoron Yamila maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik Innahum nyerawnahu ba'idah Wa narahu baribah Sesungguhnya mereka orang kafir Khususnya an Ibnil Harith Itu memandang siksa neraka Jauh dan mustahil terjadi Tidak mungkin ada siksa neraka Tidak mungkin ada bencana Menurut orang kafir Karena mereka tidak yakin tapi Sedangkan kami Allah Itu memandangnya dekat Alias pasti terjadi Dikatakan dalam uh, Kalimat uh, Mutiara Arab, Arab Kulluatin Khorib Segala sesuatu yang akan Terjadi itu Namanya dekat Kulluatin Khorib Kalau tidak percaya bapak-bapak ini ya yang sudah berkeluarga, punya anak. Ya. Anaknya pertama lahir lucu, digudang-gudang. Ya udah, pas kayaknya sudah seumur hidup perlu digudang terus ini, ya. Wah, kecil lucu terus, tahu-tahu sudah merangka tahu-tahu sudah habis itu berjalan. Berjalan masih grotal-gratul kata orang Jawa, ya. Wah, ditunggu enggak sampai satu bulan masih layu, bisa lari. Betul enggak, ya? sudah cepet ternyata perjalanan begitu sekolah habis sekolah subhanallah tiba-tiba umur 17 tahun dilamar orang kalau perempuannya duh anakku segede ini baik cepet gak liat aja kitanya merasa masih muda anak kita sudah dilamar orang gede -gede. luh subhanallah anakku ternyata sudah besar atin untuk menunggu 17 tahun 18 tahun 19 tahun gak lama ternyata dan kitanya kadang-kadang masih suka perguru, suka ini dan segala macam. Ternyata anak kita dengan perjalanannya sudah diminta orang. Yang laki-laki, ternyata tiba-tiba bilang sama ayahnya, "Pak, saya sudah punya calon istri." Oh boleh. sudah punya calon kon jec cilik. Saya sudah 25 tahun, Pak. Ta'awala wala qata'ina billah. Kayaknya kita masih remaja. Betul enggak? Itu keadaan kullu Kerim. Segala sesuatu yang akan terjadi itu namanya dekat. Jelas ya? Karena itu yang salah satu akan terjadi adalah kematian. Berarti apa kematian tersebut? Dekat di sekitar. kita. Nah, ini yang kita lupakan biasanya. Kalau usaha mati kayaknya. Lama. Ya. Kadang-kadang kita sudah usia 70 tahun. Perasaan meninggalnya itu masih 70 tahun yang akan datang. Nanti aja santai-santai lah. <tuh> itu manusia. Padahal hakikatnya segala sesuatu yang akan datang itu pasti dekat waktunya Baik Ya Umatakumussara Udkalbuh Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak Yaitu hari kiamat kalau sudah datang maka pasti terjadi Karena hari kiamat itu sesuatu yang akan datang Maka Allah mengatakan itu sudah dekat waktunya. Coba Nabi kita aja dikatakan Nabi akhir zaman. Padahal Nabi kita hidup kalau hitungan Hijriah berapa? 1435 tahun yang lalu itu beliau mengatakan sebagai Nabi akhir zaman. Sudah 1435 tinggal 45 tahun yang lalu. Lah kita ini manusia sudah korek-korek zaman. Ya eh, nah. Makanya terjadi hal-hal yang banyak mesti kita ini sekeliling kita umat Islam sudah amburadul. Ya. Nabi Muhammad aja di zaman itu sudah demikian rupa. Nabi Muhammad suatu saat berjalan melihat ada seorang laki-laki hitam, rambutnya kerabu ya. Badannya hitam kekar waktu itu kemudian Nabi Muhammad bertanya dan curiga jangan-jangan ini Dajjal yang sudah muncul itu zaman Nabi Muhammad beliau sudah mengatakan dalam hadisnya begitu jangan-jangan ini Dajjal yang sudah muncul padahal kita tahu Dajjal tidak akan muncul kecuali sudah dekat sekali dengan hari kiamat loh Nabi Muhammad itu loh pernah berasumsi karena melihat ada seorang yang sifatnya persis dengan sifatnya dajjal. Di zaman Nabi masih hidup. Gimana dengan kita? Eh padahal di dalam hadis-hadis diterangkan bahwasanya Tidak akan muncul dajjal kubroh. Dajjal yang asli itu kecuali satah rujud dajjal jilah. Akan muncul dajjal-dajjal junior. Jadi sebelum dajjal yang besar itu muncul besok di akhirat, eh, di dekat kiamat itu akan apa terjadi dajjal dajjal junior. Apa dajjal dajjal junior? Yaitu segala orang atau sifat apa saja yang merusak keadaan dunia khususnya di kalangan umat Islam. Siapa saja yang mengusir umat Islam? Hakikatnya dia ini mempunyai sifat dajjal dajjal junior. Naudzubillahimin. Banyak nah, ada kira-kira banyak ya itu Amerika itu kan The Junior itu ya langsuk sukanya mesti memberantas atau menghancurkan kepentingan umat Islam itu antara lain ya antara lain belum yang kecil kecil yang kita tahu kalau ada orang merusak generasi muda dengan narkobanya dia apa namanya lemparkan narkoba bahkan awalnya gratis lama-lama dihancurkan itu perilaku semacam itu hakikatnya adalah perilaku dajal-dajal junior. ya sekarang anaknya mati Islam bahkan adik kita, anak kita, keponakan kita tiba-tiba tidak sholat bukan sekedar tidak sholat, keleleran di jalan-jalan tidak jelas ada yang berbagai macam aksesoris, ada yang pakai pespapopro, ya dah tidak tahu kemana itu larinya dah, anak kita itu. Lihat ditanya, eh nama siapa? Kadang-kadang nama saya Sulaiman. Bapakmu namanya siapa? Abdullah. Lahaulah walakwatailahbillah. Bahkan Haji Abdullah kadang-kadang. Lakukan keleleran, ya inilah manusia akhir. zaman. Anak-anak pan itu. Lampakan hitam-hitam dengan skala T.N.D. Apa apa ini? Aksesori semua namanya. Anting-anting segala macam. Itu kan sebenarnya korban dari perilaku dajal-dajal junior. Dirusak anak kita ini, itulah hakaihkan yang terjadi. Jadi kita sudah dekat dengan keadaan kiamat, ya. Karena itu Allah berfirman, Wanarohu kariba. Kami Allah melihat kiamat itu dekat, sedangkan mereka melihat kiamat masih jauh nanti, nanti, nanti. Itu perbedaan, ya. Maka kalau kita beriman kepada Allah, kita juga mengatakan bahwa kiamat itu Narohu kariba. Kejadian itu cepat akan terjadi, maka kita takut kepada Allah, kita kembalikan jadi diri kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, kehidupan kita kepada Allah itu mestinya langkah-langkah kita kita arahkan kepada keagamaan, mestinya demikian. Wataqunul jiba ya. lugalail dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Besok di hari kiamat itu gunung-gunung akan berterbangan. Gimana ya gunung berterbangan? Ya meletus kesana ke sini dan segala macam. Ya itu maksudnya berterbangan. Ya, Wah, kalau kita melihat saja gimana itu dalamnya atau magma gunung yang meletus naik ke langit itu gimana itu? Sampai merah sembilan rupa berapa kilometer? Itu baru letupan-letupan kecil, belum kiamat. Nah, gunung itu sesuai dengan perintah Allah. Dia tidak akan menumpahkan mah kecuali sesuai dengan perintah Allah. Kenapa? Karena gunung itu sangat takut kepada Allah. Ayat mengatakan, lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin laru'ayitahu khosian. Kata Allah, andai kata Al-Quran ini, kami turunkan kepada gunung Lalu anzalna, anda kata kami turunkan Lalu anzalna, hadal Qur'an Qur'an ini ala jabalin Kepada gunung Pasti engkau akan menyaksikan Gunung itu lari takut kepada Allah Gunung ini takut Masalahnya Al-Quran diturunkan kepada umat Islam Ya tentunya lewat Nabi Muhammad Salallahu alihi wassalam saking sombongnya manusia dia tidak takut kepada Al-Qur'an ini permasalahan kita disodori Al-Qur'an kita lari artinya tidak mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an kita pele yang lain kalau tidak percaya Alhamdulillah bapak-bapak lah hadir di sini yang mengaji Al-Qur'an Alhamdulillah cuman berapa gelintir manusia yang di sini, Pak seratus sekarang yang ada berapa 75 puluh Di sini ada lapangan Pak Nur ada lapangan yang besar dan dekat sini. Bani? Ada di mana namanya? Lapangan poli. Lapangan poli. Tejo Sari besar ya. Coba besok mu datang dutan banyak mana yang ngaji sini dengan yang ada di sana. Kira-kira banyak mana? Datang dutan ya. Undang musik Metallica metal-metal itu kira-kira banyak mana dengan header di sini pak? Kalau kita menyembah Allah di sini, kita sedang menyembah Allah sekarang ini betul nggak? Mengaji Al-Quran, mengagungkan nama Allah. Tapi kalau anak metal-metal itu, itu kan tradisi pak, penyembah setan yang namanya satanisme atau satanik. Kaum satanik, kaum penyembah setan mempunyai tradisi musik namanya musik metalika. Kalau di barat atau di Yahudi atau di mana? Ya di barat sana lah. Itu yang namanya kaum metalika itu kalau menyembah, maaf-maaf ya. Kalau kita bicara kejawen, orang-orang yang menyembah Nyai Roro Nah, apa yang dilakukan mereka datang ke tempat laut yang dianggup situ ada Nyai Roro Kidulnya, kemudian dengan tangannya menyembah, seperti menyembah apa, semedi-semedi itu kan itu gaya tangannya orang menyembah Nyai Roro Kidul dengan melemparkan sesajen-sesajen kan gitu ya ya, itu tata cara penganut kejawen Nyai Roro Kidul menyembah Tuhannya yang Tuhannya itu namanya setan bernama Nyai Roro itu Bapak-bapak sudah paham kan itu ya? Banyak di TV kan ada. Yang jadi problem sekarang adalah anak-anak metalika itu sejatinya juga menyembah Tuhannya yang bernama setan. Tata cara menyembahnya itu dengan tangan, maaf maaf tangan metal yang apa ini? Jempolannya diangkat, jari tengah diangkat juga, terus dua jari manis dan jari tengah ditutup, jari kelingking di atas ada tiga jari. ya demikian. coba anak-anak muda saja, bahkan kadang-kadang, kadang-kadang kita ada-ada adik-adik kita walaupun berguru, eh foto-foto apa yang terjadi tangannya digiringkan? itu hakikatnya menyembah setan. coba kalau sekarang musik metalika digelar di sini, banyak ada yang hadir kira-kira? Wah kan, wah luar biasa Dan yang ngadir maaf-maaf ini Ya bapak-bapak, ya mas-mas, ya adik-adik, ibu-ibu Yang unik juga ada yang berjilbab kadang-kadang itu Ikut Metallica Alhamdulillah Kadang-kadang maaf-maaf, polisinya juga ikut Hansibnya juga ikut Karena asyik ya Pejabatnya ikut Kalau ada RT, RT-nya juga kadang-kadang ikut RW, ya juga ada yang ikut Naik cukup dikit kalau di sudut perkotaan ya mungkin wali kotanya ikut sambutan ya atas dasar musik metalika sampai pada gubernur kadang ikut bahkan presiden kadang-kadang perlu ikut ya ikut inilah yang terjadi padahal itu adalah penyembahan terhadap setan hilang anak-anak kita ini hilang kalah ya Alhamdulillah kita masih berada di masjid yang demikian ini ya. Dan jangan sampai kita ikut yang demikian. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaiyus Alaihi Wasallam. Dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya di hari kiamat. Kalau sudah gunung itu meledos, gunung itu perlarian, gunung itu takut kepada Allah, gunung akan pindah tempatnya tidak sulit gunung itu pindah pada tempatnya tidak sulit Pak bagi Allah Subhanahu wa Coba Bapak-bapak lalu baca berita. Sebenarnya kejadian kayak Lumpur Lapindo itu pernah terjadi di Afrika. Di Afrika itu sekarang ada gunung di sana di tengah hutan konon menurut cerita arti berita yang kita baca itu dulu juga terjadi seperti Lumpur Lapindo itu. Kemudian dia menaik naik naik ditutup-tutup lama-lama jadi gunung itu kan dulu nggak ada menjadi ada ya kayak gunung Tiban gitu loh itu kan lari dari tempatnya namanya ya biar kiano saya kiano kan gitu jadi kalau Allah berkendak itu ya tidak sulit itu masih hidup di alam nyata gimana kalau hidupnya di dimensi lain dimensi kiamat ya pasti sudah berbeda jelas ya Yubasirunhu yaudzul mukrimulah yaftidi min adzab yoomizim bibani. Sedangkan mereka saling melihat satu teman dengan temannya saling melihat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menepus dirinya dari azab itu dari hari kiamat dengan anak-anaknya, ditambah waswahibatihiwa ahi dan dengan istri dan saudaranya wafasilatihil lati tuwi dan kaum familinya yang melindunginya tatkala di dunia wa ma fil ardi jami'an dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan dapat menyelamatkannya alias orang-orang kafir di saat hari kiamat itu berandai-andai Tatkala sudah keadaan genting. Sudah sangat menakutkan. Dia tahu di sana ada saudaranya. Di sana ada kawannya. Di sana ada tetangganya. Dan orang-orang yang pernah hidup bersamanya. Dia cuma bisa melihat saja. Gak usah hari kiamat, Pak. Coba tanyakan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, Tatkala gunung meletus, gunung Kelud, itu. Itu orang yang sekitar kanan-kiri, gunung Kelud itu, begitu meletus, itu masih siap enggak atau masih sempat enggak memikirkan tetangganya Enggak sempat, Pak. Mikir tetangga enggak sempat, kadang mikir anak enggak sempat. Orang cenderung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, manusiawi, Pak. Betul enggak? Enggak bisa mikir satu lagi itu suatu yang besar. Kalau saya yang besar saya beri contoh yang kecil. Maaf-maaf kalau bapak-bapak ini misalnya dipanggil ibunya tadilah bapak ada di masjid ibunya ada di luar sana ada kepentingan ibunya pak, sini pak, saya ada perlu katanya bapaknya oh iya bu, sebentar tunggu ya tunggu pak, cepetan pak, sangat perlu sekali penting sekali kata bapaknya, iya iya tunggu sebentar saya mau kunci pintu ini, pintu masjid begitu kunci pintu tangannya kecepit sampai meletus Pak. Kira-kira jek mikir ibuke eh pondok Pak. So opo jek mikir? Padu waduh. Katanya punya baji besar, gak harus, aniki loro iki. Cepek kan tengen Itu manusiawi. Sangat manusiawi. Kok usah pikir yang gunung mari ini. Aduh, apa namanya? Bintang ke bintang, jatuh. Ya, kayaknya lihat-lihat ini. Meteor. Sebesar mana meteor itu? Kalau kita jujur, bahwasanya bumi ini kecil dibandingkan dengan apa namanya gugusan bintang yang ada di langit. Bumi ini kecil. Nah, kadang-kadang ada meteor itu kan cuilan batu jatuh dari langit. Coba kalau misalnya ini ya. Meteor itu artinya batu-batuan dari langit yang besarnya separuh bulan jatuh ke singosari yang ambleh ke apa ini semuanya, tidak bisa menghindar itu yang perlu kita bayangkan gimana keadaan yang umul kiamah apa masih mikir tetangganya apa masih mikir istrinya, mikir anaknya semua sudah semburan, tidak bisa ini yang terjadi alias bakalan terjadi yang akan kita temui dan ini mengikuti firman Allah Subhanahu wa Saya lanjutkan. Kal la innaha Sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Tidak dapat apa? Tadi ayat pertamanya wa fil ardi jami'a thumma yunji? jamian Yunji dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya alias orang kafir berandai-andai tadi kan nantang Anadar Ibn Haris nantang kapan itu hari kiamat datang saya sudah siap tak kala datang apakah mereka benar-benar siap begitu datang hari kiamat maka mereka mengatakan aduh kalau misalnya aku bisa turun lagi ke bumi hidup lagi maka aku akan bayar berapapun akan aku bayar yang penting aku bisa masuk Islam lagi ingin itu ingin menjamin dirinya tidak bakal terjadi Allah sudah murka sudah murka dia kafir ya sudah akan diazab oleh Allah swt maka dikatakan sekali-kali tidak dapat tidak mungkin kembali tidak mungkin menghindar Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejola. Naza'atan lishyawa yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbar wa ta'walla yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama alias ingkar agama. Wajah ma'afa aw'a serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya alias Orang yang ingkar kepada kehidupan akhirat, orang yang hanya mau mengumpulkan harta tanpa mau mengeluarkan zakat dan sodako, Pelit alias itu juga bisa diancam oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, ini uh, sesuatu keadaan yang sangat menakutkan. Ya, itu neraka tempatnya. Ya, apa sih neraka? Dikatakan paling dinginnya minuman neraka soft drink lah katanya orang sekarang. Marong bik soft drink, ya. Kalau kita biasanya teh botol atau sprite ini soft drink namanya. Itu yang paling dingin teraka adalah timah yang dikodok dan sudah apa ini? Fuku-fuku-fuku. Ya, <tuk> Ma, mendidih. Timah yang mendidih itulah minuman Terdinginnya penduduk neraka. Di neraka ini ada beberapa tingkatan neraka. Tingkat neraka yang paling ringan adalah neraka yang berdampingan dengan surga. Yang mana penduduk surga bisa mengintip atau melihat keadaan, maka di situ ada namanya neraka yang paling atas. Ini adalah neraka yang paling ringan siksaannya. Di bibir neraka itu ada batu-bebatuan di bibir neraka ya. Jadi seperti juga di surga ini banyak pemandangan-pemandangan yang sangat indah, tapi di neraka ada pemandangan tapi sangat menakutkan. Diriwayatkan satu batu yang menempel yang menempel di lingir atau di bibir atasnya neraka. Saya gambarkan neraka itu kalau gampangnya seperti sumur, Gampangannya seperti sumur. Maka di bibir sumur, apa nanya bibir sumur? Lingiran, katanya orang Jawa ya Lingiran sumur itu banyak batu-batuan Kalau orang yang dihitung oleh Allah SWT Timbangannya Itu misalnya 49 adalah baik 51 adalah jahat lihat ya, 49 adalah baik 51 adalah jahat. Maka dia berhak menempati neraka yang paling atas dekat surga. Kalau orang itu kafir dan munafik, binnal munafiqina fid darki sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki asfali minan di dasar kerak neraka paling bawah. Itu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Lah ini enggak. Orang muslim. Dia itu ahli sholat, ahli zakar. Semuanya haji. Barangkali tujuh kali mungkin hajinya. Tapi juga STMJ tadi itu. ya Sholat terus. Maksiat. Jalan. Dihitung-hitung. Ditimbang-timbang oleh Allah. Tiba-tiba timbangan amal baiknya cuma 49. Atau 49,9 lah. ya. Sedangkan amalan buruknya. 51 maka terpaksa dia harus menempatin neraka walaupun cuma sehari menempatin nerakanya di mana letaknya di bibir paling atas yang dekat neraka menurut hadis nabi siapa orang yang kakinya menyentuh di batu yang paling atas yang masih dapat angin surga baunya surga masih ada karena dia beriman itu begitu dia masuk kakinya menempel neraka, maka saat itu juga yang mendidih adalah otaknya. Yang mendidih adalah otaknya. Ya? Lah, di sini tadi dikatakan Sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, nezahat dan lishawah yang mengelupaskan kulit kepala. Nah kalau sudah sudah otaknya mendidih, maka kulit kepalanya akan mengelupas. Ini ringan, ini siksaan paling ringan dan paling cepat. Yang paling cepatnya paling sehari dua hari di neraka. Hitungan akhirat kalau sehari di neraka berarti dia kalau hidup di dunia dengan sama dengan 50 ribu tahun sudah siap? mau masuk mana? pilih mana bu? itu pemandangan yang paling indah di neraka yang paling menakutkan yang terangai ini untuk belan mintari Diriwayakan bahkan di dalam hadis bahkan di dalam Al-Quran. Kulaman najjar julu duhum badal nahum julu Setiap kali kulit ini mengelupas, maka kami ganti kata Allah Subhanahu Wataala kulit yang baru. Kemudian mendede lagi mengelupas lagi itu selama sehari semalam alias lima ribu tahun. Itu kalau orang yang maksiatnya jauh lebih berat, lebih besar daripada amal ibadah. Ya tergantung kita. Kalau pilih di surga, ya kita minimal. minimal Kita harus mengumpulkan pundi-pundi pahala. Pundi-pundi pahalanya itu minimal 51 persen la maksiat kita kalau belum bisa menghindar minimal atau maksimal 49%, jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu. Ya. Nah, pat-patkan kan susah. Jangankan demikian di dalam keterangan para ulama. Gimana ya? Kalau misalnya Kebaikan kita 50% kemaksiatan kita 50% itu terserah Allah Subhanahu wa Kalau orang Mu'tazilah mengatakan penguasanya besok dia ditempatkan di suatu tempat yang namanya manzilatul bainal manzilatain, kata orang sesat Mu'tazilah. Aliran sesat Mu'tazilah mengatakan ada satu tempat antara surga dan neraka. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah enggak begitu. Gak ada itu tempat tempat cuma dua, surga dan neraka. Maka tergantung Allah. Kalau Allah kepicaksanana Allah dimasukkan surga, ya alhamdulillah berarti masuk surga. Tapi kalau tidak, ya pasti masuk neraka. Gimana cara menghitungnya? Sebaik apapun orang kalau sudah 50% 50%, ya tergantung keimanan. Padahal keimanan itu ya zitu yang kusuk kadang ada galanya, bertambah ada galanya berkurang, tak kalah ditimbang oleh Allah, keimanannya bertambah kemungkinan besar dia ini akan dimasuk surga kalau keimanannya berkurang kemungkinan besar dia ini masuk neraka, tergantung dari kebijaksanaan Allah saya lanjutkan saja Innal insana kuli kohaluaa ini judulnya ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia Judulnya ya, agar mengurangi keburukan sifat-sifat kita sebagai manusia. Innal insana khuliqo hawa, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kekir keluh kesah, apa keluh kesah? suka mengadu, Ngambekan kekir lagi pelit, itu manusia. Ya. Idza masahus <Sess> syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan Ia berkeluh kesah, mengeluh terus. Dia diberi oleh Allah Subhanahu rezeki bisa dapat rumah yang harganya di atas 200 juta. Ya sudah, dia nikmati saja. Begitu kehilangan uang 5 juta saja, sak pasar pada tahu. Sak kampung pada heboh. Ya itu sifat manusia. Tak bisa menempat kalau sesuatu yang menipat dirinya. Banyak kejadian gini. Tak apa? Tak apa? Tak apa? Tak apa? Tak Mari goreng mendol. Kita ke kucing. Uh, iku cerita. Mulai ujung kampung sampai ujung kampung. Dikucingnya kurang. Tak apa? Tak apa? Dia kan goreng mendol. Jolong. Manteng. Eh. Subhanallah. Di serampang itu kucing. Dia tidak lupa. Dia lupa pemberian Allah semu taalam dari masih kecil sampai besar makannya sudah dimakan dia lupakan. Rumah yang diberikan dia lupakan. Kehilangan sedikit aja mengeluh. Itulah sifat manusia pelit ya pelit. Bahkan kadang-kadang ada orang pelit terhadap dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri pelit, gimana lagi pada orang lain? Ya, Punya dua banyak disimpan aja, nggak pernah dipakai saudaraku. Untuk baju yang bagus dunia sendiri aja enggak ada, enggak mau. Saya dulu ada tetangga enggak nyebut nama saya, apalagi dia non-muslim, ya, tetangga saya. Itu semalam dia hari itu pakai celana cekak, lebian jadi kolor itu ya. Color. Dia Cina sih, tetangga saya persis tengaknya abah saya itu ya, Cina. Aku ajak Kak, dulu di semua sare dia ini paling kaya. rumahnya besar TV-nya, dulu sering Zaman saya kecil dia mengundang konser, musik Tapi semuanya Lihat awan mek kawasan oblong Sama kartuan cegak ini Kaya gaduhnya ngambil Penelitnya sama diri sendiri, uangnya banyak Itu manusia Tidak lepas dari kita bicara muslim, non muslim Banyak juga orang kaya demikian Gimana untuk saudara pada orang lain Wa iza Masahul khairu manu'a dan apabila ia mendapat kebaikan, Maka ia amat kikir. Kalau dia dapat uang 10 juta, ya, Disuruh sodako 1 juta. Oh, enaknya 1 juta sodako, 10 juta nyarinya susah. Cukup berapa? Ya cukup 500 ribu, sudah banyak. Oh, kakeknya cek 500 ribu. Birok, saya ketewu. Wah, itu saya ketewu sudah banyak. Itu berapa? Saya ewu. Ah, wala-wala, bata-bata. Nah, itulah menunggu. Siar. terjadi kayak gini terjadi enggak di kalangan masyarakat, masyarakat kayak gini ada yang terjadi illal <tuh> muslim <tuh> <tuh> kecuali orang-orang yang mengejarkan sholat alias mengerjakan sholat itu orang ahli ibadah mau tahu terhadap agamanya mau tahu terhadap kepentingan umat islam ya allatina ub'an sholatihim da'imun yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya dengan aktif istiqomah maka hatinya oleh Allah SWT diberi kelenturan diberi kefahaman terhadap agama maksudnya ya cinta kepada akhirat dikatakan siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya Maka Allah akan memberikan kefahaman tentang ilmu agama Orang yang ahli sholat biasanya senang ngaji Yalah? Orang yang ahli sholat biasanya senang ngaji Setelah senang ngaji mendengarkan keterangan-keterangan Kalau kemarin pelit sekarang insya Allah tidak pelit Karena agama pelit itu urusan surga dan neraka Itu biasanya demikian ya. Itu karena kenapa? Di Ibaratkan sebagai orang yang ada sholat, yang aktif di dalam sholatnya. Walladzina fi awwalim hakkum malum Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Alias dia ini sudah membagi. Saya punya harta 100 juta. Ini adalah simpanan. Maka tahun depan saya keluarkan zakat. Karena dia mengerti. Saya punya uang. Saya punya anak kecil yang belum dikekahi. Berarti saya harus meng anak saya. Ya, Ditung. Ini bagian untuk urusan akhirat. Sedangkan ini simpanan untuk masa depan. Boleh tidak apa-apa. Simpanan masa depan. Tapi urusan kedungan di bawah. Urusan ukhrawi, urusan keagamaan. dia ya harus dikeluarkan. Kita butuh membangun masjid. Misalnya. Butuh membangun masjid. Kalau di suatu tempat tidak ada masjid, dan di situ sudah wajib dilakukan surat Jum'at, kok tidak ada masjid berdiri? Padahal mungkin terjadi, tidak ada yang membangun karena semuanya pelit, maka seluruh kampung atau desa itu berdosa kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau pun di suatu desa tidak bisa dibangun masjid karena lantaran tekanan dari musuh Islam, maka di makfu tidak ada masjid tersebut. Misalnya umat Islam ada di Jepang barangkali suatu tempat ya di negara-negara muslim. Tapi kalau misalnya di Singosari atau di Indonesia khususnya di Jawa itu kan mayoritas umat Islam. Kalau satu kampung kok tidak mau membangun masjid padahal di situ sudah wajib dilakukan salat Jumat, maka seluruh kampung, seluruh desa itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membangun masjid butuh apa? Setiap orang harus menyumbangkan harta miliknya demi kepentingan masjid yang mana masjid itu bisa dipakai untuk sholat Jumat. Sedangkan sholat Jumat hukumnya wajib bagi orang lagi, lagi. Maka kalau tidak ada masjid seluruhnya dosa kepada Allah Subhanahu. Untuk bangun masjid butuh apa? Mengeluarkan uang inilah yang diperlukan orang tersebut hatinya lentur hatinya beriman kepada Allah sampai-sampai dia sudah apa? Wallah dinafi amwalim aku maklum dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu sudah dipersiapkan. Lisa wal ma'hum bagi orang miskin dan yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta maksudnya juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlaknatlah seorang laki-laki yang dia bisa makan dengan enak sedangkan tetangganya kelaparan maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah kalau kita punya tetangga kelaparan sedangkan kita bisa makan nikmat itu bukan berarti wah ini kan kerjaku sendiri kita dituntut untuk memberikan sedekah pada tetangga kita ini namanya hakul kul atau kuku kul jiron haknya seorang bertetangga ya itu demikian di dalam hadisnya walilatina yusatiku nabi yaumid dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Allah Artinya orang-orang yang baik adalah orang-orang yang menjaga sholatnya Orang-orang yang menginfakkan hartanya Orang-orang yang tidak mencegah dari peminta-peminta Alias memberikan semampu mungkin kepada pihak yang membutuhkan dan orang yang mempercayai agamanya Allah juga mempercayai hari pembalasan yaitu hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini percaya ya. Dan orang-orang yang takut terhadap siksa Allah, Inna adzabillahi munkum. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka itu tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Tadi sudah saya terangkan, ya, bahwasanya kalau Allah sudah menurunkan azabnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya ya maka tidak ada orang merasa aman dari siksa Allah termasuk tidak ada orang yang bisa merasa aman dari bencana yang itu adalah ujian dari Allah baik itu orang kafir maupun orang yang beriman ya yang jelas kita harus tetap untuk takut kepada Allah itu adalah sifat yang sangat mulia jadi takut artinya terus istighfar kepada Allah jangan-jangan besok mati wakut saya seger ya gak apa sih iya kalau omamu kamu gak ambret ya om Aku eh, tu ya dan lain sebagainya. Walatinahum li furojihim harful dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, in la ala azwajib al malaikat rahimah. Hukum faham dahulu, wayu malubin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam keadaan ini tidak tercela. Begini seorang laki-laki yang diberi istri sah itu boleh beristri maksimal empat, empat ya tapi kalau uh, orang memilih memilih satu ya sudah itu adalah miliknya sah ini yang dipelihara ya. sedangkan budak wanita itu kalau seseorang mendapatkan budak wanita maka boleh dikumpuli Walaupun tanpa proses kobiltunikaah, maksudnya demikian. Buda zaman dahulu kalah itu terjadi karena warisan. Buda itu ada kalanya dulunya orang merdeka kemudian ditangkap oleh gerombolan orang-orang nakal, perampok-perampok. Kemudian orang merdeka ini dijual. Ya, misalnya sekarang ini ada A. Saya sebut namanya, maaf maaf kalau ada kesamaan ya, mudah-mudahan tidak ada kesamaan ya misalnya namanya Suyono misalnya ya. Nah kemudian saya mempunyai grup perampok misalnya perampok. Maka Suyono ini saya temukan di perjalanan. Saya ambil dia padahal dia anaknya orang merdeka. Sudah? Peker dia ini merdeka. Kemudian saya dua. Saya punya teman namanya Abdullah. Nah Abdullah ini membeli budak pada saya. Ya. Pak Luffy duwe budak duwe. Sopo jenenge? Suyono padahal orang merdeka. Saya jual beli transaksi maka Pak Abdullah ini sah mempunyai budak yang namanya Suyono. Sedangkan uang yang diterima uang haram. Saya memakannya uang haram karena saya sudah menjual orang merdeka. Kemudian Pak Suyono ini sah mempunyai budak. Kalau budaknya Pak Pak Abdullah ini bernama Suyono punya anak pianak maka anak pianaknya juga budak namanya yang sah untuk dijual. Kalau misalnya Suyono itu, bukan Suyono tapi Suyanti misalnya. Maka Pak Abdullah yang beli budak dari saya tadi itu, walaupun ini temuan saya, orang merdeka. Saya tulis, maka Pak Abdullah berhak untuk mengumpuli budaknya dengan anak cucunya. Itu sistem Alhamdulillah zaman dahulu kala sudah dibongkar oleh Islam, sudah dihapus oleh Islam. Maka sekarang yang bisa dijadikan budak apabila ada peperangan fisik, bukan perang non fisik. Kalau kita kan sekarang perang non fisik, perang peradaban, perang gosip fikri, pemikiran, ya, ya, strategi. Orang-orang di -orang luar Islam yang tadi itu lewat apa, anak-anak muda dihancurkan, itu bukan perang fisik. Tapi yang namanya perang fisik ya, pakai ini, pakai pedang, pakai ini, pakai pistol, itu namanya perang. Bising. Kalau kita perang dalam keadaan di negeri konflik, kemudian umat Islam menang, di sana ada budak, ada orang-orang kita tangkap, baik laki-laki maupun perempuan, maka boleh dijadikan budak. Kalau orang-orang musuh, apa namanya musuh Islam, tapi bukan perang suku. Kalau cuma Sukosari lawan lawang pada Islam ya, sudah. Akan gitu ya. Itu maksudnya kayak cafe macam itu. Ya. Saya lanjutkan sedikit famanittabaw wa ro adalik faulaikahumul adud barang siapa yang mencari di balik itu alias tidak sesuai dengan kaedah VK alias kaedah syariat baik dalam pernikahan maupun dalam segala hal maka mereka itu adalah orang-orang yang melampui batas ya nah, sekarang kan ada ada orang menikah lebih dari 4 kayak siapa dulu itu yang subur gitu ya nah, ini namanya melampui batas kalau dia tidak mau menceraikan istrinya, ya dia berdosa terus, karena dia sudah melampaui batas, karena keluar dari batasan syariat Tapi sudah dicerai, yang subur itu ya. Ikut fatwa MUI ya, Alhamdulillah lumayan lah ya. Walladhi nahu mli amanatim wahdi himroon dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya, yaitu yang betul-betul amanat. Ini insyaallah adalah orang-orang yang baik walladzina hum bi syahadatihim qaimun dan orang yang memberikan kesaksian dan dia tetap atas kesaksiannya walladzina hum ala solatihim yuhafizun dan orang-orang yang memelihara salatnya ula hiqa fi jannatin mereka itulah kekal di surga yang lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Coba ini ada hal yang ingin saya sampaikan sedikit Tentang ayat dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya Dengan janjinya Pada saat Israq Mi'raf Nabi Muhammad S.A.W Itu Nabi kita Muhammad S.A.W Melihat seorang laki-laki yang memikul kayu bakar dia memikul kayu bakar Tetap perjalanan dari Mekah Menuju Masjidil Aqsa Nabi Muhammad melihat Kok ada orang laki-laki Memikul kayu bakar Sampai dia tertunduk-tunduk Tidak kuat Julek-julek Bahasanya apa? Termehek-mehek apa ya? Nah biasanya Umumnya kalau orang di dunia Sudah keberatan dengan pikulannya Dikurangi apa? Ditambahi dikurangi itu orang sehat, akalnya akal sehat, waras. ini tidak, dia justru setiap saat dia menambahi kayu di atas panggulnya itu sampai menunduk-nunduk sampai julongup alias nyosop nyosop di muka bumi. Abu Muhammad bertanya kepada malik ke jibril, wamazak ya jibril, siapa itu orang kaya demikian? Nah, malaikat cepat menjawab. Hafamin umat tiga itu figur umatmu, Hey eh Muhammad. Mautnya bagaimana? Yaitu orang yang minta diberi amanat, tapi dia tidak bisa menjalankan amanat tersebut. Kemudian belum selesai menjalankan amanat tersebut, dia minta amanat yang lebih tinggi. Saya gambarkan, maaf maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau ada seorang warga kampung tiba-tiba ingin menjadi RT maaf daftar kok yuk pakai surat kepada temen-temennya SMS, pilihan aku jadi RT ya pilihan aku jadi RT sudah jadi RT kesepakatannya berapa pak RT berapa tahun? 3 tahun 3 tahun ya, 3 tahun jadi RT amanat sumpah, sumpah jabatan jadi RT misalnya ini ya alias berjanji pada masyarakat nanti kalau saya jadi RT ini jalanan saya bangun semuanya satu tahun dua tahun tidak dibangun bangun ini ingkar janji namanya begitu ingkar janji belum selesai kok oh, di sana tempat lain ada pemilihan RW di SMES sama kawan-kawannya cak pinen aku jadi RW ya jadi RT kayak tegas ya lo jadi RW demikian terus jadi RW Gak selesai programnya minta jadi lurah, jadi lurah gak selesai programnya minta jadi bupati, jadi bupati gak selesai minta jadi gubernur, jadi gubernur gak selesai minta jadi presiden, jadi presiden gak selesai. Almarhum, ini umat yang sudah digambarkan di dalam perajaran Isra dan Mi'raj salah satunya adalah umat Nabi Muhammad yang serakah terhadap jabatan dan dia ingkar janji terhadap jabatan itu sudah dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min. Nah, Mudah-mudahan kita diselamatkan dari kepentingan semacam itu karena digambarkan jelek sekali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan amanat, amanat ini juga berat. Kalau kita diberi amanat ya sebisa mungkin. Karena apa? Kalau tidak diberi, kalau kita diberi amanat mau, tapi kita tidak bisa mengamalkannya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ayatul munafikinasalas. Sifat-sifat orang munafik itu adalah tiga perkara. Satu, idha hajasa kadaba. Dia kalau berbicara suka bohong, suka menipu. Ya, berbicara suka bohong, suka menipu. Wa idha wa akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkari wa tumina khana kalau diberi amanat dia berkhianat. Wah ini ayatul munafik. Ayat atau tanda-tanda kemunafikan. Wah ini yang bahaya karena itu mudah-mudahan kita diselamatkan dari tanda-tanda kemunafikan semacam dan mudah-mudahan keluarga kita, hadiratul kita, masyarakat kita, orang-orang dekat dengan kita, kumpulan kita tidak ada orang yang bersifat munafik, tidak, tidak ada orang yang serakah terhadap jabatan. Kita aman, kita tentren, kita nyaman. Mudah-mudahan bisa mengatakan kita dan kehidupan kita ke surgaNya Allah Subhanahu Wataala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berahmadulillah Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam setahun ini yang sudah kita lakukan berbarokah. Untuknya kita semua kecipratan baru Al-Quran, kecipratan baru tafsir, kecipratan baru karyanya majlis Barangkali itu ada walaupun linggum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.